ビジネスマン・オピニオン。今日は、ビジネスマン・オピニオンの皆さん、私の支援です。ビジネスン・オピニオンの皆さん、は 200km のキロメートルの n イムラグビーを使って、私は 200km のタイムラグビーを使って、私は 200km のタイムラグビーを使って、 Yang berhasil membangun ratusan kilometer jalan tol per tahun Menurut SBY, lamanya pembangunan ini adalah akibat ulah para calot tanah Menurut Anda apa sebenarnya langkah paling tepat untuk menyelesaikan hal ini? Kami tunggu telpon Anda, silakan komentarnya di 633 91 60 633 91 60 Sekali lagi, ini untuk Mitra Bisnis Presiden baru saja meresmikan 12,8 kilometer jalan tol di Jawa Timur yang pembangunannya memakan waktu sampai 12 tahun. Hal ini kalah jauh dengan Malaysia yang mampu membuat lebih dari 60 kilometer per tahun dan kalah juga dari China yang berhasil membangun ratusan kilometer jalan tol per tahun. Menurut SBY, lamanya pembangunan ini adalah akibat ulah para calo tanah. Menurut anda apa sebenarnya langkah paling tepat untuk menyelesaikannya? Kami tunggu komentar anda di 6339160. 633 91、eh, 60 Oke、okay, kita ke lain pertama yang, yang akan memberikan komentarnya Pak s u g i h a r t o ya okay, Selamat siang Bapak siang. Ya s i l a k a n Bapak Uh, itu ada tiga aspek yang perlu diperhatikan、mm -hmm. Pertama,、uh, kondisi kondusifnya Kedua, sumber SDM-nya、mm -hmm. Ketiga,、uh, orang yang menangani proyek itu harus mempunyai panggung jawab yang penuh Cuma itu saja Oke,、okay. terima kasih untuk Pak Sugiarta ya Ya, kenapa pembangunan di Indonesia untuk jalan tol sepanjang 12,8 kilometer saja sampai memakan waktu hingga 12 tahun? Kalah jauh dengan Malaysia yang setahun sampai 60 kilometer dan di China setahun itu sampai ratusan kilometer ya. Nah, apa komentar Anda? Silakan kita tunggu di 6339160. 6339160. Menurut SBY, lamanya pembangunan ini adalah akibat ulah para calo tanah. Betulkah yang terjadi di Indonesia untuk 12,8 km o e e t r jalan tol saja Sampai memakan waktu 12 tahun Kita kelain telpon, e kita temui Pak Budiman Selamat siang Bapak Selamat siang b u Ya silahkan Bapak Terima kasih tol, itu bukannya kerja sih cuma tidur aja Gitu aja Bapak <laughs> Oke、okay, terima kasih Pak Budiman ya Ya kita sudah dengar komentarnya, kembali k e l i n e telpon e ada Bapak Yanto disini, selamat siang Selamat siang Bu Ya apa komentar Anda Pak? Kita kan punya pribaksa e biar lambat asal selamat, jadi udah dari presiden sampai ke pejabat di bawah semua yang dipakai itu Oke、okay. Terima kasih Terima kasih Pak Yanto Komentar lain kalau Anda punya pendapat tentang hal ini silahkan kami tunggu di 6339160 untuk b u s i n e s s m e n opinion Pak r u d i selamat siang Ya selamat siang Ya apa komentar Anda Pak r u d i Ya inilah Indonesia ya selalu mau super selalu mau rekor tertinggi. Nah itu rekornya kita bangun jalan tol ya sampai dua belas tahun gitu aja kali. Oke rekor terlama dua belas tahun untuk dua、uh, belas koma delapan kilometer ya berarti satu tahun hanya satu kilometer. Oke,、okay, kita masih akan berikan kesempatan nanti di Bisnismen Opinion untuk komentar Anda. s i l a k a n simpan dulu, kita akan akhiri Bisnismen Opinion siang ini. Terima kasih, saya Dinda Natasya, selamat berbisnis.